الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آملوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Amma ba'd فَيَا عِبَادٌ لَّهِ اتَّقُوا اللَّهِ فَقَدْ فَازَ مَنِ اتَّقَى Ma'asyur muslimin Jamaah, solat jumat yang dirahmati oleh Allah Pada saat ini kita berada Di bulan yang sangat mulia Yaitu bulan Ramadan Bulan di mana di situ Allah SWT Menjanjikan banyak pahala-pahala Rahmat-rahmat Dan barakat-barakat yang diturunkan Untuk kita umat Islam Bila mana Kita dapat Menggapainya Tentunya Syaratnya yaitu Benar-benar beribadah Karena Allah SWT Menjanjikan Baik itu ibadah wajib seperti puasa Atau ibadah sunnah seperti sholat tarawah Atau tata Di dalam membaca Al-Quran Semua amalan-amalan ibadah itu Bila mana kita harapkan untuk mendapatkan Barokah dari Allah SWT Pahala dari Allah SWT Dan pemberian-pemberian yang banyak dari Allah SWT niscaya Allah akan memenuhinya mudah-mudahan di dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah semoga dengan demikian seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipatgandakan Allahumma, amin maksyal muslimin tentunya bulan Ramamon banyak sekali fadilah-fadilah antara lain Fadilah yang datang pada bulan suci Ramadan adalah turunnya ayat tentang pentingnya berdoa. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'wati ta'ida ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Itu ayat turun dalam bulan suci Ramadhan, yaitu mengikuti rangkaian turunnya ayat-ayat tentang kefarduan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Adapun artinya wa'idasa ala kaibadi ani apabila hamba-hambaku itu bertanya tentang Aku, Aku di sini adalah Allah dan kekuasaannya. Fani koriib sesungguhnya Aku itu adalah dekat. Uji budak wa tadai ida taani, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ida taani apabila dia berdoa kepadaku. Valias tadji buli wal Karena itu dahlah hamba-hamba itu mendengarkan, alias menjalankan apa yang aku harapkan. La alhumdulillah agar mereka ini mendapatkan petunjuk. Artinya, masyhul ma muslimin pada bulan suci Ramadhan kita diminta dan diperintahkan oleh Allah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya itu disamping dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan masyhul ma muslimin dikatakan as itu buat doa, as itu hiat doa, solat itu sendiri. Isinya adalah doa Mulai dari takbir warutul ihram Sampai salam terakhir Itu dipenuhi dengan doa Karena itu Kalau kita rajin Sholat pada Bulan suci ramadhan Itu berarti kita sudah memperbanyak doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi dikatakan oleh baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, Ad doa'u muhul ibadah Doa itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Jadi kalau ada orang berdoa, ini tentunya sama halnya orang tersebut telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Berdoa adalah meminta kepada Allah, meminta segala sesuatu yang masuk akal dan meminta segala sesuatu yang baik itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tetapi berdoa untuk kejelekan itu sangat dimurkai oleh Allah. Bagaimana berdoa untuk kejelekan? Misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan homer atau judi mulai hari ini dihalalkan. Misalnya ada orang yang berdoa demikian, maka karena doanya itu bertentangan dengan syariat Allah, orang tersebut sesungguhnya telah dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala. Tapi doa yang berkonotasi baik, apakah itu doa tentang keselamatan akhirat? Atau doa tentang selamatan dunia Bahkan doa untuk mendapatkan rezeki Yang tidak ada kaitannya langsung dengan akhirat Selagi itu dalam masalah yang mubah Maka boleh dilantunkan Misalnya ada orang berdoa Ya Allah mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan uang yang banyak Tentunya yang dimaskutkan adalah uang yang halal Ini tidak ada kaitan langsung dengan akhirat tapi orang mendapatkan uang atau harta yang banyak itu kan bisa dipergunakan untuk bersedekah dan lain sebagainya paling tidak untuk menafkahi keluarganya. Maka di situ bisa seseorang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa bagaimanapun juga urusan dunia itu tidak bisa lepas dari urusan akhirat apabila diniati semacam demikian. Mahsyar muslimin itulah Doa yang memang diperintahkan oleh Allah subhanahu taala agar dilantunkan oleh kita sebagai hambanya. Bahkan Allah sangat murka bila mana ada seorang hamba yang enggan berdoa kepada Allah. Ketahuilah Muhammad muslimin doa itu meminta. Bila mana seseorang hamba meminta kepada sesamanya, misalnya ada seorang meminta bantuan kepada tetangganya. Bantuan pertama atau permintaan pertama dituruti. Pak, saya mohon bantuan ini dan itu. Kemudian esok lagi permintaan kedua juga masih dituruti. Karena tetangganya sangat baik hati. Tapi kalau sudah permintaan itu berkali-kali. Tiga kali, empat kali, lima kali. Dalam waktu yang berdekatan. Tentu yang dimintai. Walaupun sebagai tetangganya akan merasa enggan. Bahkan di dalam hatinya sering terjadi... Percakapan orang ini kok selalu minta, itulah sifat sesama manusia. Tapi berbeda, kalau Allah tidak pernah dimintai maka Allah murka dan Allah sangat cinta kepada orang yang setiap saat mau meminta kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena meminta kepada Allah Subhanahu Wataala itu dengan lewat doa, sedangkan dikatakan ad-dua u ibadah, doa itu sendiri adalah inti dari ibadah berarti orang yang senantiasa minta kepada Allah subhanahu wa taala itu termasuk orang yang ahli ibadah. Konon suatu saat di zaman Rasulullah saw beliau jalan dengan seorang sahabat kemudian beliau mendengarkan di sebuah masjid ada orang yaitu di kalangan para sahabat yang lain berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis dia sendirian di dalam masjid. Kemudian sang sahabat yang berjalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu orang itu berdoa dengan menangis-nangis sendirian, Tidakkah dia menjadi seorang yang riya alias pamer." Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan, tapi innahu Allah, sesungguhnya dia itu suka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang baik." dan direkomendasikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini yang mana doanya orang yang berpuasa itu termasuk doa yang dikabulkan. Kita bisa rajin-rajin membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan hal tersebut berkonotasi positif dan mudah-mudahan seluruh doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa dan diberi pahala yang besar dan berlipat ganda untuk kita amin taqaballah ya kullal faizin wa adkhilna wa iyyakum fi ibadhis salihin ورزقنا وإياكم حب سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلمك أحفظ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم